Salam sejahtera sosial yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ketemu dan terus kita memikirkan bagaimana berusaha memahami rencana Allah dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah untuk terjebak pada berbagai spekulasi-spekulasi. Tetapi memahami rencana Allah tidak dalam konteks kita tahu semuanya. Tetapi bagaimana kita menjelajah untuk memahami apa yang sesungguhnya menjadi gandang Tuhan dalam kehidupan ini. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Susuraku yang enggak kasih Menjadi menarik kalau kita memikirkan apa yang dikatakan Tuhan kepada orang Israel. Bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Beda langit dan bumi, jauh begitu beda, jauh jarak atau kualitas. Perbedaan antara rancangan manusia dan rancangan Tuhan. Betapa amat sangat ajaibnya Tuhan, betapa amat sangat luar biasanya Tuhan, betapa amat sangat. Perkasanya Tuhan di dalam menyatakan kebenarannya Saya pikir ini penting untuk kita pikirkan menjadi pemikiran serius di dalam kehidupan kita Bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Tuhan kita Yang pertama, memahami rencana Allah adalah betapa berbedanya rencana Allah dan rencana kita Ini menjadi sangat penting, kenapa? Karena sebetulnya kita seringkali memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan Dan celakanya terlalu banyak khotbah-khotbah yang menyuruh orang untuk beriman dan ngotot kepada Tuhan Sehingga berharap supaya Tuhan mengabulkan apa yang diinginkannya Bahkan kalau perlu Tuhan berubah pikiran, berubah rencana dari apa yang direncanakannya Amat sangat luar biasa aneh Karena apa? Kalau Tuhan sampai bisa berubah, saya nggak tahu planning Tuhan jadi kayak apa nanti ya yang kedua, kalau sampai Tuhan bisa berubah Berarti dia tidak maha tahu lagi Tidak maha sempurna lagi Masa yang sempurna, yang maha tahu bisa berubah Sehingga dia merancang sesuatu yang beda Dengan yang diinginkan oleh anak manusia Sehingga anak manusia ngotot Lalu dia mesti berubah pada dirinya Waduh, saya tidak bisa membayangkan Allah yang seperti itu Ya Kecuali Allah itu adalah Allah yang dibawa apa otoritas kita Allah yang bisa kita pengaruhi tapi saya tidak tahu Allahku tidak seperti itu entahlah Allah yang dipahami oleh orang yang lainnya nah, saya enggak ngerti itu nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi satu pikiran penting bagi kita betapa rencana kita dan rencana Tuhan itu berbeda bumi dan langit jauh sekali jadi perbedaan prinsipil antara rencana Allah dan rencana kita. Rancangan Allah dan rancangan kita. Menjadi satu perbedaan yang tidak terbantah di dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami. Dan kita terima kenyataan itu sebagai satu data faktual. Tuhan lebih dari segala galanya. Tuhan di atas segala galanya. Dan rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Artinya... Kita belajar untuk memahami apapun boleh saja kita minta Tetapi keputusan ada di tangan Allah Apapun boleh saja kita pikirkan baik Tetapi yang mengetahui mana yang terbaik Tetap saja Allah Jadi saudara jangan pernah kemudian kebingungan dengan rencana Allah Karena tidak seperti yang saudara inginkan Katakanlah banyak hal saudara inginkan Mau ini, mau begitu, dan seterusnya Tetapi peristiwa yang terjadi tidak begitu Kadangkala kita kecewa kita miris, lalu kita merasa kesulitan. Nah demi Tuhan yang hidup, sesuai aku yang kekasih. Mestinya kita menyadari bahwa di situasi yang pelik seperti itu, yang jadi persoalan sebetulnya bukan apa yang terjadi adalah kita yang tidak mau itu terjadi dan kita yang mau yang terjadi seperti yang kita kendaki. Sehingga kemudian dari situ kita mulai berpikir dan berburu sangka tentang Tuhan. Itu persoalannya. Kita berpikir Tuhan tidak lagi sayang pada kita Kita berpikir Tuhan tidak lagi memperhatikan kita Kita berpikir Tuhan sudah jauh dari kita Kita berpikir Tuhan tidak memperdulikan kita Nah ini menjadi bagian yang sangat merepotkan Di dalam kita memahami rencana Allah Sehingga kita berburuk sangka kepada Allah Bercurigaria kepada Allah Menuduh Allah Di dalam perjalanan hidup kita Bahwa Allah tidak seperti yang kita mau Ini kan jadi bahaya sesuai Oleh karena itu Oleh karena itu Penting untuk kita berhati-hati Di dalam kesaharian kehidupan kita Sebagai orang percaya Supaya kita bisa menjalani hari-hari kita Sesuai dengan kehendak Allah Dan kita boleh berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki Jadi hidup kita itu Menjadi hidup yang memuliakan Tuhan Nah oleh karena itulah Jadi, apa, jadi penting untuk kita berpikir Betapa sesungguhnya Hidup kita jauh dari apa Yang Tuhan mau pikiran kita Jauh dari apa yang Tuhan kehendaki Jadi kita mesti belajar Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan dan kita mesti belajar bagaimana kita melakukan apa yang apa yang Tuhan kehendaki sehingga disitulah kita belajar untuk mengerti pertama betapa berbedanya antara pikiran atau rancangan kita dengan Tuhan. Persoalan kedua yang menjadi penting adalah saudara-saudara sesudah saudara tahu betapa bedanya rancangan kita dan rancangan Tuhan maka yang kedua. Perlu kita berani untuk memasrahkan diri kita pada ketetapan Tuhan. Nah, ini juga penting. Memasrahkan diri pada ketetapan Tuhan menjadi gugatan yang serius buat kita semua. Memasrahkan diri kepada gugatan Tuhan artinya kita apa tidak lagi memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi bagaimana kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Coba kita memikirkan itu dengan sungguh-sungguh sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berdaya guna, menjadi hidup yang bernilai tinggi di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saya pikir ini menjadi sesuatu yang perlu dalam keseharian hidup kita, saudaraku, sehingga memasarkan diri kepada kehendak Allah harus menjadi selera dan semangat yang menggebu-gebu dalam hidup kita. Lagi-lagi saya harus ingatkan betapa kacaunya kita. Ketika kita dipengaruhi oleh konsep yang berkata justru kita memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan berubah, itu kan namanya memaksakan kehendak kita toh. Sehingga kita tidak diajar untuk pas pasrah dan berserah diri kepada kehendak Allah. Tapi kita diajar ngotot dan apa namanya? Uh, menggugat Allah supaya Allah berubah dengan dalih beriman. Beriman tidak itu. Justru kalau kita mau memaksakan kehendak kita itu menunjukkan ketidakberimanan. Beriman adalah berani menyerahkan diri, berani memasrahkan diri, berserah diri kepada kehendak ilahi itu beriman. Nah jadi saya pikir di dalam halal sepertinya jangan akan dipolak balik lah begitu ya sehingga muncullah kekacauan-kekacauan paham di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita selalu akhirnya tidak mampu berserah diri pada kehendak ilahi, tetapi justru bercuriga terus-menerus, lalu merasa Tuhan tidak perhatikan, Tuhan tidak pedulikan lagi. Jadi apa yang disebut iman sebagai kemampuan berserah Dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan lakukan terbaik Sekarang berubah menjadi iman Memaksakan kehendak kepada Tuhan Nah kalau begitu Bagaimana saudara bisa tahu apa rencana Tuhan Karena saudara akan ngotot rencana saudara yang mau jalan Kan begitu lah. Nah itu justru menunjukkan kebebalan Dan keberhalaan kita itu. Betapa kita sangat cinta diri dan bukan lagi cinta Tuhan Tetapi manusia masa kini memang adalah manusia-manusia yang sangat Ambisi diri sangat tidak bisa puas diri sehingga dia memaksa kehendak diri kepada Tuhan yang ilahi itu. Nah itu mengerikannya. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan belajarlah periksa dirimu, belajarlah berserah pada Tuhanmu. Ya sehingga dengan demikian kita bisa menikmati hidup yang sebetulnya amat sangat indah. Ya bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam keseluruhan kehidupannya. Nah jadi, ini menjadi sesuatu jajan penting untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita hari-hari. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya. Sehingga ada pertumbuhan iman yang nyata di dalam penyerahan kita terhadap kehendak Allah. Dan kita tidak menjadi salah tetapi tepat arah dalam mengikut dan mengiring Tuhan dalam kehendaknya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mestinya kita pikirkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, di mana kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Di mana kita juga belajar berserah diri untuk menemukan prinsip-prinsip sejati dalam kehidupan keimanan kita. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang bernilai tinggi. Ya. Sadarilah betapa berbedanya rencana Allah dan rencana kita, pikiran Allah dan pikiran kita Karena itu betapa kurang ajarnya kita, betapa jahatnya kita, ya, betapa tidak tahu dirinya kita, betapa berhalanya kita Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada Allah lalu minta Allah berubah pula lagi Dengan dali berbagai peristiwa Baik soal Abraham berdialog misalnya, tidak dibaca konteksnya, perhatikanlah konteksnya baik-baik Ya, Tuhan mau memberitahu pada Abraham Tetapi Abraham pun tidak berani meminta Jangan baca juga konteks Iskia, misalnya Iskia dikatakan Nabi mati lalu dia doa, Nabi balik lagi Lalu bilang, Tuhan tambah kamu umur Sekian tahun, lalu orang bilang Tuhan berubah Aneh sekali, kemana otak kita ini Akal kita ini sebagai orang Kristen Apakah kita begitu bodoh sehingga tidak kenal Allah Apakah saudara Misalnya lupa bahwa Allah itu Maha kuasa dan mahatau Sebelum Iskia berdoa, Allah sudah tahu belum Ya kan pasti saudara jawab sudah tahu Jadi sebelum Iskia meminta sudah tahu belum? Pasti saudara jawab sudah tahu Namanya juga Allah Maha tahu. Jadi dia tahu bahwa dia akan ngomong sama Iskia Dia tahu Iskia kau mati Lalu dia tahu Iskia akan nangis minta panjang umur Dan dia sudah siapkan itu semua Bukan dia yang berubah Kalau Tuhan berubah kacau lah bumi ini so Tetapi karena itu saya katakan Betapa jahatnya orang Kristen karena sangat memanjakan dirinya, mendewakan dirinya dan akhirnya menghina Allah yang mahatinggi itu. Sakanakan Allah kalah dalam berdebat atau akhirnya dia mesti menerima gugatan dari Hizkia. Ini kan pikiran-pikiran berhala sama seperti orang memberikan sesajen atau korban kepada dewa. Kalau dia kasih sesajen ini dewa akan begini, kalau kasih ini dewa akan begitu dan seterusnya. Itu kan konsep berhala itu masuk ke dalam ke-Kristenan. Jadi Betapa mengerikannya dan betapa banyaknya orang-orang Kristen membawa pikiran yang bukan pikiran Kristen, lalu membawa Alkitab dan memutarbalikkan fakta yang sejati. Tanpa mengerti Allah yang dibicarakannya, tanpa mengenal Allah yang didiskusikannya. Jadi mulutnya selalu bilang Allah sempurna, Allah hebat, Allah maha tahu, tetapi akhirnya apa yang dikatakannya menunjukkan Allah tidak sempurna, tidak maha tahu karena bisa berubah kan. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi kembali kepada tadi kesadaran untuk apa apa namanya kita menyadari perbedaan karya perancangan Allah dan rencana kita dan keberanian menerima setiap ketetapan Allah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga memang bagaimana kita memahami terjadinya paradoks di dalam apa realita kehidupan kita. Nah, ini juga menjadi pemikiran kita pada hari ini. Paradoksnya realita rancangan Allah kan begitu. Nah, bagaimana kita memikirkan titik paradoks itu di mana yang kita mau bukan yang Tuhan kasih, yang kita enggak mau Tuhan kasih. Tetapi uniknya Saudara yang kita mau tampaknya baik, tapi kalau Tuhan kasih jadi tidak baik. Ah, saya kasih contoh sederhana lah. Kalau saya berdoa Tuhan, saya mau sekolah ke Amerika. Saya berdoa minta jalan dari Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya saya bisa ke Amerika dengan harapan saya bisa dapat pendidikan tinggi, lalu saya bisa menjadi saksi Tuhan. Bagus dong, bagus sekali ya. Tetapi kalau saya berdoa, saya berusaha, tapi saya nggak sampai ke Amerika, nggak bisa. Lalu saya kalah, tidak diterima. Jadi besi suara yang saya harapkan yang tadi jalannya sudah terang mendadak gelap gulita. Ya apa yang terjadi pasti kita mulai agak kecewa katanya aduh oh, oh, nggak jadi ya. Tapi namanya orang Kristen pasti bilang ya terserahlah keindak tuhan yang jadi kan gitu kan. Walaupun kemudian uring uringan lalu berpikir akhirnya hidupnya seperti kehilangan arah. Kalau kita betul-betul orang Kristen kita mestinya berusaha tidak ke Amerika kita tenang lalu belajar untuk cari tahu sebetulnya apa yang Tuhan mau karena ternyata ke Amerika yang kita pikir baik itu bisa jadi tidak baik. Nah, cuma biasanya kita taunya belakangan. Nah, kemudian sursur yang kasih sesudah itu barulah kita belajar mengerti betapa Tuhan baik karena rupa-rupanya dengan tidak ke Amerika banyak hal yang bisa kita kerjakan di Indonesia. Dan Tuhan memang mau itu kita lakukan. Tapi yang kita mau lebih besar lagi, Amerika. Padahal kalau kita ke sana bisa sombong besar kepala. Tapi kan kita enggak ngelihat itu, yang kita lihat kan yang mulus-mulus saja toh. Tuhan melihat ada bagian lain Jadi Tuhan membentuk kita Sehingga ada yang dikirimnya ke Amerika Ada yang tidak Ada yang dikabulkannya doanya Ada yang tidak Karena semua harus diseleksinya Tetapi ketika dia menolak permintaan kita Tidak menabulkan permintaan kita Bukan berarti dia jahat Tidak peduli dan tidak memelihara Salah Justru Dia sedang memberikan yang terbaik kepada kita Tetapi karena kita sudah punya standar Kita sudah punya target Ah Kita cemburu, kita marah Kepada apa yang Allah beri itu Karena bukan itu yang kita mau Itu persoalan kan kita Persoalan kan bukan Tuhan yang kasih. Oleh karena itulah saya pikir Ini penting untuk dipikirkan oleh kita bersama-sama Supaya janganlah kita marah-marah Kepada Tuhan dan menggugat Tuhan itu Tapi bagaimanalah kita belajar Untuk memahami ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita Sehingga di dalam paradoks yang terjadi tadi Antara saya Mau tetapi tidak terjadi, yang saya tidak mau tetapi terjadi, ternyata justru itu yang terbaik buat saya. Ya, kenapa? Karena memang kita tidak ngerti rencana Allah, jadi yang kita anggap baik tadi menurut kita baik, tapi Tuhan bilang, akal kan Tuhan jauh lebih sempurna dari kita kan? Nah, kalau itu kan masuk akal, tapi kalau sampai Tuhan berubah ngikutin maunya kita, eh, gimana kekristenan kita ini? Kacau banget semuanya. Apa masuk akal kalau Tuhan itu tidak sempurna? Apa masuk akal kalau Tuhan itu bisa berubah? Apa masuk akal kalau Tuhan itu kemudian seperti kita? Mau-mau kita? Eh, saya tidak tahu lagi betapa jahatnya kita. Karena itu mari kita belajar menghargai kebenaran itu dengan utuh. Memahami kehendak Tuhan itu sepenuhnya dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan hidup kita menyenangkan hatinya. Saya fikir ini menjadi perlu sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah seperti yang saya katakan tadi, janganlah kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada Dia, tetapi bagaimana kita belajar untuk menaklukkan diri kita pada ketetapannya. Itu yang menarik, nah, itu yang luar biasa dan itulah yang layak sebetulnya untuk kita lakukan dalam kehidupan hari-hari kita. Itu yang seharusnya. Jadi jangan lagi menjadi orang-orang cengeng yang selalu memaksakan kehendak kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Nah itu kan jadi kengerian yang sangat menakutkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah ini boleh menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna, hidup yang menyenangkan hatinya, hidup yang melakukan kehendaknya. Ah, langkah amat sangat indahnya. Nah, jadi saya pikir ini yang kita mesti apa namanya gairahkan hidup kita, ya. Nah jadi ini memberikan kepada kita pencerahan pencerahan akan kehendak Allah itu. Sehingga kita boleh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kesarian kehidupan kita. Inilah seharusnya yang kita kita bicarakan dan kita pahami paradoks di dalam apa rencana Allah. Tetapi paradoks itu terjadi. Ingat tadi saya katakan wajar-wajar saja karena dia tidak terbatas, dia kekal, kita terbatas sementara. Ya dia hebat, dia sempurna, kita enggak. Dia Mahathau, kita enggak. Jadi kalau terjadi bunturan-bunturan kan itu normal Sehingga kita yang bodoh inilah Kita yang tidak sempurna inilah Mestinya belajar keendak Allah Bukannya Allah yang belajar keendak kita Kalau sampai Allah belajar keendak kita Menyesuaikan diri dan mengubah dirinya Saya enggak tahu lagi Makanya saya bilang itu Itu kejahatan terbesar itu dalam kekristenan ya Terlalu banyak orang-orang berkhotbah Berdasarkan pendekatan psikologis What you want you can Apa yang kau mau kau bisa Ah, psikologis itulah di dalam motivator Dunia-dunia motivating, dikembang, luaskan Dibuatlah itu jadi iman Apa yang kau imani, jadilah Sehingga ayat-ayat di Alkitab itu dipelintir Dilepaskan dari konteksnya Apa saudara pikir ketika orang beriman itu Lalu mereka dapatkan Keinginan mereka beda dengan Tuhan, pasti tidak Mereka beriman, dikatakan bu Bukan karena soal itunya Tetapi memang apa yang mereka inginkan Yang mereka imani itu Sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan berikan Kalau tidak sesuai, Tuhan tidak berikan Ya ada orang-orang kusta ditanya maukah kalian sembuh mereka bilang mau disembuhkan dari 10 orang kusta cuma 1 yang balik 9 itu kurang ajar nggak balik itu kemana imannya itu Tuhan memberikan sesuatu itu berdasarkan belas kasihannya jadi saya pikir kalau kita contoh alkitab apa belajar alkitab semualah dibaca ya jangan sepotong sepotong jangan sak mau maunya saja kan begitu jadi apa kebutuhan kita kita pelintir ke sana mau kemana kita kita pelintir ke sini ya nggak boleh begitu ...karena amat sangat masuk akal bukan kita yang tidak sempurna, kita yang bodoh ini, kita yang terbatas ini. Yang harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Yang harus menaklukkan diri pada kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya. Kita lah yang harus berubah. Bukan Tuhan yang berubah. Sehingga dari hari kita belajar untuk berdoa tidak hanya memuaskan awal nafsu kita. Tapi apa kehendak Allah. Dari hari-hari ke hari dalam hidup kita belajar bagaimana menjalani kehendak Tuhan... Bukan sekedar memaksakan keendak diri. Ya. Nah, ini yang menjadi penting sesuatu yang dikasi. Kalau tidak, hidup kita itu pasti akan banyak frustrasinya. Tabrak sana, tabrak sini. Lalu kita bilang, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? <tuh> Tuhan pun kita gugat. Itu sebab Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan cabut duri dari dirinya. Siapa yang berani berkata Paulus tidak beriman? Ha? Siapa yang berani berkata Hiskia lebih hebat dari Paulus? Siapa yang berani berkata? Paulus itu terlalu luar biasa. Ya. Tuhan pakai luar biasa. Separuh lebih dari separuh perjanjian baru. Justru Paulus yang menuliskannya. Bagaimana Tuhan pakai dia? Tapi ada duri dalam tubuhnya yang Tuhan biarkan. Dimintanya berdoa kepada Tuhan. Tiga kali diminta. Tuhan tiga kali bilang tidak Paulus. Cukup kasih karuniaku bagimu apa yang dikatakan Paulus? Paulus ngotot lalu bilang Tuhan tidak berikanlah supaya kau dipermuliakan, begitu kan? Itu doa sekarang, itu doa masa ini, itu doa apa namanya? Kalau saya suka bilang doa yang menghina Tuhan. Emangnya Tuhan akan dipermuliakan hanya karena kau sakit dan sembuh? Emangnya dalam sakitmu tidak? Ah itu Paulus dimuliakannya Tuhan. Maka dia berkata sekarang aku tahu dalam kelemahanku, ya Tuanku nyata kekuatanmu. Is, itu iman sejati. Kau enggak punya, aku enggak punya. Karena mau kita ini, mau bengkok semua. Mau-mau kita semua. Jadi, suruh saudara aku yang kakasih. Jangan termakan dengan berbagai kotba yang kacau balau itu. Tapi belajarlah mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan memuaskan hawa nafsu kita. Tapi belajarlah mengerti apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah dalam hidup ini. Alangkah indahnya. Ya. Sehingga itulah yang perlu kita pelajari. Apakah kurang beriman janda miskin itu memberikan persembahan? Kebat sekali mana sampai Yesus saja memuji dia ya. Kenapa ya dia tidak minta kaya ya Pasti ada yang bilang oh dia salah Karena dia tidak minta kaya Bukan dia tidak minta kaya karena tidak seperti kita-kita yang tukang Mau kaya itu Kita lah yang kurang ajar maunya kaya terus Janda miskin itu tahu menempatkan diri Karena dia tahu Tuhan pelihara dia hey. Dia ngerti rencana Allah Kalau Allah mau dia kaya gampang itu. Tapi kita orang dunia ini memaksakan diri Hanya tipu sana tipu sini Pajak pun ditilap ya semua akan coba lalu hidup ke Kristenannya. Enggak memperkaya diri, makanya harus hati-hati. Marilah kita buka mata kita, kita belajar kebenaran sejati itu. Jangan lagi memanipulasi hal-hal yang akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi susuraku, rencana Allah dan rencana kita beda, bumi langit. Yang kedua belajarlah kita memasrakan diri pada ketetapan-ketetapan rencana Allah. Dan yang ketiga temukanlah titik di mana terjadi benturan dasyat antara kehendak kita atau rencana kita dan rencana Allah. Yang kita pikir baik Tuhan bilang enggak. Yang kita harap baik jadi beda. Tapi kemudian kita tahu yang kita pikir enggak baik itu yang baik. Yang baik itu ternyata enggak baik. Nah di situ kita belajar mengerti. Sampainya kemudian kita makin nari, makin berubah, makin beriman, makin menjadi seperti Allah yang kehendaki. Semangat dan selamat bersemangat dan selamat memahami rencana Allah yang ajaib itu. Terus maju saudaraku, terus kita temukan kendak sejati dan belajar menolak ya khotbah-khotbah atau hal-hal ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kendaki. Tuhan menyertai kita semua. Amen. Mari kita berdoa. Kain bersyukur, kain berterima kasih untuk Firman hidup, kain bersyukur berterima kasih untuk realita keberimanan kami. Yang terus harus belajar diasa ditumbuh kembangkan untuk mengerti kendak Allah yang ajaib. Tuhan ajar kami untuk tunduk pada kendakmu dan tidak menggugatmu hanya karena kami tidak tahu. Sehingga kami menduga dan menuduh Allah seakan-akan tidak mau tahu apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan tolonglah kami supaya di tiap langkah-langkah yang kami jalani hidup kami menyenangkan hatimu memuliakan namamu. Kami serahkan segenap perjalanan hidup ini dalam tangan Tuhan. Supaya kami jadi laskar Tuhan yang sungguh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sempurna itu kami berdoa bersyukur mohon belas kasihan dan pengajaran Tuhan atas setiap doa doa kami terpujilah Tuhan Amin.